tetapi foto ini berguna bagi dia jika lewatnya waktu itu tanpa kesengajaan, ya karena lupa atau tersibuk apa sampai lewat maghrib tanggal 13 belas dulu di situ dia harus memfoto. Tetapi jika dengan kesengajaan yang ada alasan syar'i nggak ada udur, dia undur. dia tunda-tunda sampai lewat masa itu, maka nggak ada gunanya Allah. Sudah lewat masa uthiyahnya. Fadhilah uthiyah gak akan dapati Itu kalau dengan kekeledoran atau dengan kesengajaan karena Rasul katakan manhamillah manalaih sa'alaih amrunah bahwa orang siapa yang melakukan amalan tanpa bimbingan kami maka itu tertolak baik. Udhyya ini Menjadi kewajiban Bagi dia sebagai Udhyya Dengan perkataan Artinya dengan ucapan dia Hadha Udhyyati Atau ada ilmi Udhyya Dengan perkataan dia Bahwa itu sebagai Kurban atau Udhyya darinya Sehingga Tidak cukup menjadi kewajiban Kalau hanya sekedar dengan niat ya. Niat surga uthiyah Belum menjadi wajib bagi dia Atau demikian pula Tidak menjadi wajib Kalau sekedar dengan beli Dia beli kambing Tapi dia diam Terlambing. Maka ini kambing Belum wajib bagi dia untuk menjadi Uthiyah Artinya apa? Misalnya kambing ini dia jual lagi Boleh atau dia sembelih sekarang misalnya boleh tetapi menjadi wajib uthiyah dengan syarat-syaratnya tapi harus di waktu penyebellean yang benar ini kapan ketika dia katakan ada uthiyah ini uthiyahku setelah dia beli setelah dia miliki kambing atau sapi yang telah dia persiapkan untuk uthiyah ini Bedanya Udhiya dengan hajiyuh Kalau hajiyuh dalam haji Bisa dengan perkataan Bisa dengan Perbuatan bersamaan dengan niat Dengan perbuatan misalnya dia bawa Ketika haji dia bawa kambingnya Kiron Maka itu Udhiya uh, Hadyu bagi dia Kalaupun dia gak mengucapkan Tapi Udhiya lak harus dengan Perkataan Hadha Udhiyati Tentang Kambing yang dia uh, Sebutkan uh, Sekolah Islam ta'ala Menyebutkan Kalau Seseorang beli Dengan niat itu sebagai uthiyah Dia beli kambing ini memang niat dia jadikan sebagai uthiyah Maka teranggap itu sebagai uthiyah darinya Selama dengan beli dia barengi niat memang untuk itu Menjadi uthiyah darinya Dan tidak disaratkan Kata syukur Islam Yang beliau kuatkan tidak disaratkan untuk dia melafatkan Ada uthiyyati Ini kurbanku ini tidak disyaratkan untuk dialafatkan demikian cukup niat ketika dia membeli karena rasul katakan inna wala amal bin niyat wa inna malikul imri'im ma itu yang uh, beliau katakan terkait udhiyah ini pula menjadi kewajibannya dahulu kalau mereka membeli udhiyah dikasih tanda ya, tandanya kalau dulu pakai apa, daun pacar itu orang Arab lepoi gitu di atau di tubuhnya enggak pertanda kalau kambing ini Kambing kurban udhia nah, atau di perutnya atau di ekornya hasil eh, Itu Pertanda Yang mereka buat Sehingga Yang Kupaha katakan Sekedar pertanda demikian Tidak cukup Untuk menjadi kewajiban bagi dia Itu menjadi uthia Enggak-enggak dikasih pilok begitu. Kalau sekedar itu Enggak cukup Karena bisa saja itu sekedar pembeda bahwa ini milik fulang bukan miliknya Bulan, nggak cukup untuk menjadi kewajiban itu sebagai uthiyah dari dia Pada tadi dengan niat atau memang dia katakan walaupun itu tidak syarat tidak wajib Dan kalau sudah masuk kepada kewajiban itu menjadi uthiyah Maka tidak boleh dia jual Wajib masuk Tidak boleh dia hibahkan Kecuali Kalau dia Menggantikannya dengan yang lebih baik Kecuali Kalau dia menggantikan Dia tukar dengan Yang lebih baik Kalau Misalnya Dia jual Untuk kemaslahatan kudhiyah Misalnya begini Saya beli sapi ini sepuluh juta Saya mau jual sapi ini, kenapa? Itu ada sapi Lebih gemuk, Brahma, Pauli Musim Dua tuluh juta, mau tak jual ini Mau tak tukarkan itu Saya tambah sepuluh juta untuk beli itu Boleh? Tidak boleh Tidak boleh Karena buah katakan untuk menutup pintu sedegeri'ah kalau enggak orang bisa beralasan dengan alasan ini itu dijual nanti dapat keuntungan dan seterusnya makanya pintu dijual tutup sudah enggak boleh kamu sudah niatkan ini sebagai itu enggak boleh dijual yang boleh cuma satu kamu tukar dengan yang lebih baik kamu beli lagi misalnya yang lebih gede, besar saya tukar ini untuk sedekah biasa bagus tapi untuk dijual sesuatu yang sudah wajib Masuk kepada udhiyah, tidak dibenarkan. Demikian pula tidak boleh udhiyah itu dia sedekahkan Sudah dia masukkan udhiyah tadi wajib Misalnya saya sedekahkan ini untuk uparum masakin untuk anak yatim, ini juga nggak boleh Karena yang wajib kamu harus sembelih udhiyah ini Karena sudah kamu beruntukkan kurban yang kamu sembelih untuk Allah Subhanahu ta'ala Terkait udhiyah mula, bukhari menyebutkan. sedekahkan uthiyah itu dan tidak boleh memberikan bagian dari uthiyahnya kepada tukang jagalnya, tukang sembelihnya. Tidak boleh pula dia menjual kulitnya atau sebagian dari uthiyahnya, tetapi boleh untuk dia manfaatkan. Dia ambil kulitnya untuk kepentingan dia Untuk jaket misalnya untuk sapu kulit Tapi untuk dia jual lah tidak boleh Atau kemudian dia ambil kulitnya Atau kepalanya sebagai upah Bagi Tukang sembelannya Tidak boleh. Nah, tetapi disedekahkan Sebagiannya Sepertiganya dia hadiahkan Sepertiganya yang lain dia makan Berdiam sun uh, Demikian di hadis Ali an-nabiy Anna amara an yaquma 'ala wa an yqassid madanahu qul lahu huma aw juludu aw jalala wa la fi jarza rathiha syai'an Rasul perintahkan untuk menyembelih Ontanya lebih membagikan Laging-lagingnya Dan tidak mengambil sesuatu Dari sembelian itu Untuk si tukang sembelai Tidak boleh Karena dia sebagai Wakil atau naib Pengganti bagi Mubahi yang berkorban dan Menyembelai utahiyahnya Maka Tidak dibenarkan Purbah dan ibadah semacam ini Untuk dia mengambil upah atau e, dari sesembelahan yang disembelih itu nah, dan itu beda dengan ambil zakat beda dengan ambil zakat ambil zakat boleh diberi sebagian dari zakatnya di sini tidak boleh e, karena bedanya jelas yang menyembelih itu wakil dari kamu Karena kamu punya bisa nyembreng, dah ahli misalnya, kamu wakilkan kepada dia. Terambil zakat beda. memang ditunjuk pemerintah, yang mewakili untuk kemudian ambil zakat dan dia kesana, mari membagikannya, diberikan termasuk amilina ada yang berhak mendapat zakat itu sehingga di masalah penyembelan. tidak dibenarkan untuk mengambil dari sesembelihannya makanya kalau zakat itu bukan amil tetapi wakil gak boleh juga ke membeli zakatnya, Yang kamu keluarkan zakat dari hartamu, kamu wakilkan ke bulan temanmu, tulang sini bagikan ke fuqoroh, masakin, ya dia bukan amil. Orang yang mewakili kamu, kamu tunjuk, lalu dia berangkat ke sana kemari, kemudian menganggap saya Amin, diambil sebagian dari zakat tadi boleh, nggak boleh, karena dia bukan Amin, tetapi wakil darimu yang kamu menjadi wakil kamu wakilkan untuk membagi zakat itu terkait. Tentang yang mewakili atau menyebelekan untukmu Terkait penyebelekan ini pula Di dalam sunnah Tentunya udhiyah ini lebih afdal Daripada sedekah dengan nilainya Kambing 2 juta setengah Kamu beli, kamu sembelih Itu lebih afdal daripada dua juta setengah Cash Kamu berikan ke anak yatim Mana yang lebih afdal Kambing ini yang lebih afdal Kamu menyembelek Kamu Bunuh dengan nama Allah, kamu sembelih Binatang ini sebagai kurba Dan ibadah itu jauh lebih afdal Dari Kamu keluarkan yang senilai Atau bahkan lebih Dengan uh, Harga Udhyya tersebut nah. Kecuali kalau kamu berikan nilai itu Kepada orang yang terpercaya Untuk dibelikan korban tolong 3 juta Carikan kamping yang bagus sebelikan dia ya, orang yang kamu terpercaya Tetapi dikeluarkan dalam bentuk uang Itu Beda dan tentunya sesemberianlah yang jauh lebih afdal darinya Jadi disunahkan untuk sepertiganya kamu makan sendiri Sepertiganya kamu sedekahkan, sepertiganya kamu hadiahkan Bedanya sedekah dengan hadiah, sedekah lebih kepada ibadah Takoruk Hadiah lebih kepada tahap Untuk membenahi hubungan Lebih akrab, lebih Mesra Cinta, kasih sayang atau semisal itu, hasil hadiah Makanya hadiah boleh kepada orang kaya sekalipun Sedekah tidak Kepada Allah, oh, Mas Hadiah membenahi hubungan Sama orang kaya kamu kasih Itu hadiah Dan para ulama katakan Agar Lebih Segera Lebih segera mengamalkan sunnah Disunahkan Untuk kamu ambil segera hatinya Karena hati bagian tercepat matang Kamu ambil segera sebagiannya Kamu bakar, kamu makan Karena disunahkan untuk kamu makan Dari binatang kurban yang kamu sembelih Dan hati lebih cepat daripada daging Makanya mereka katakan disunahkan Untuk segera kamu ambil Hati dan kamu makan Uh, bagi yang berkorban Tetap lebih abdol Dibanding dia membeli daging Misalnya kambing dia Taruh berapa sih 8 kilo mungkin ya 9 kilo 10 kilo taruh daging kambing ini 9 sepuluh kilo mungkin orang yang pakai logika akan bilang pada sepuluh kilo afdal ana beli dua puluh kilo daging di pasar daging kambing dia beli dua puluh kilo daging jadi kemudian dia sedekahkan mana yang lebih afdal sesembelihan lebih afdal kamu beli kambing hidup kamu sembelih itu yang lebih afdal walaupun itu mungkin lebih mahal walaupun itu mungkin lebih besar 20 kilo tapi ini lebih afdal Allah katakan tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian ketaatanmu menjalankan syiar ini membelih binatang untuk Allah subhanahu wa ta'ala Bagi yang berkorban pula Jika dia telah berniat Untuk berkorban Maka Disyariatkan Baginya Untuk Dia tidak Mencukur rambutnya Untuk tidak memotong kukunya dan yang semisal itu di mana Rasul sabdakan ashr, jika masuk sepuluh dulhijjah sepuluh pertama dulhijjah dan kita sudah masuk sekarang Tidak takut. Wa arada an min min bashratihi, min Maka jangan salah satu dari kalian mengambil rambutnya, kukunya. Jangan dia potong, jangan dia ambil. Dan hukum larangan semula ya haram. Tentunya yang namanya haram jika itu dilanggar. Resikonya adalah dosa Kemaksiatan Bagi orangnya Dan ini Para ulama katakan uh, Merupakan kenikmatan Allah Yang Allah berikan Kepada mu'minin Sehingga mengikuti Atau menyerupai Saudara-saudaranya yang sedang haji Saya Dan nihrom, kan mereka nggak boleh pakai wangian, nggak boleh potong kuku, nggak boleh ambil rambut. Menyerupai walaupun jauh berbeda. Begitu pula dengan ushiyah ini menyerupai mereka yang menyebelah haji di sana di Minang sehingga umat Islam di seluruh penjuru dunia merasakan kebersamaan. dengan saudara-saudara yang sedang menjalankan rukun haji dan ini bagi yang menyembelih artinya bagi yang punya kuthiyah bukan yang mewakili jadi kalau uh, kamu disuruh bapak kamu cari kambing bapak kamu yang beli kamu cuma nyarikan nggak wajib kamu ini Kamu boleh potong kuku, karena mempunyai punya bapak kebukan Atau kamu wakil Sekedar wakil disuruh nyari kambing atau disuruh menyembelai tak wajib pula kalau kamu punya udhiyah Ini syariat diperuntukkan bagi yang memiliki udhiyah Yang jelas Eee Ini umum mencakup semuanya Baik yang disunahkan Untuk diambil ataupun tidak Yang disunahkan diambil Seperti bulu ketiak, Maaf, bulu kemaluan Disunahkan untuk dipotong Tapi ketika masuk di 10 tul hija ini dan Kamu punya murhiyah Haram untuk kamu ambil. Atau yang lain Bulu kepala, rambut kepala Tidak boleh untuk kamu Ambil demikian bulu demikian pula kuku. Tidak boleh dipotong selama sakit ini. Demikian pula di disebutkan basharataul kulitnya dia boleh diambil kulit diambil kulit. mungkin orang diambil kulitnya antah ulama mungkin. Misalnya saja sunat, hitam yakni Misalnya si anak Belasan tahun misalnya Dia mau uthiyah Kemudiannya 13 tahun dia Beli kambing untuk uthiyah Dan dia belum sunnah Lalu dia katakan sekalian ini Idul abha khitan enggak khitan Misalnya, boleh, gak boleh Kenapa dia ambil kulitnya Sebagian dari kulitnya Sementara dia punya Uthiyah Termasuk yang Dilarang Atau mungkin itu operasi misalnya Nah operasi diambil sebagian kulitnya Sementara dia punya utihian Dia di rumah sakit, nggak boleh Jangan dulu. Nanti Pasul katakan Hatta yudahi Sampai dia menyembelih Binatang urbannya Setelah itu terangkap Larangan-larangan uh, tersebut Dari dirinya. Nah. kalau larangan-larang -larang ini dilanggar artinya dia ambil rambutnya, dia potong kukunya. Bagaimana dengan korbannya? Para ulama katakan korbannya sangat mencukupi tidak berpengaruh terhadap ketidaksahan puhiyah dia Sah saja. Nah. Hanya saja demiunya dia berdosa karena melanggar yang dilarang oleh Rasulnya Alaihi Nah, yang jelas, eh, larangan itu eh, semenjak orang masuk 10 pertama tul hijjah, Allah memandikan dia punya ujian sampai dia menyembelih binatang kurbannya itu yang bisa kita kaji. pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semua wallahu taala alam wasallallahu alaihi wa sallam Muhammad kana bihamdillah ila hadaristana ta'ala wa bihamdillah rabbil alamin